Imam Abu Hanifah 150 Hijriah bertepatan pula dengan tahun lahirnya Calon Ulama besar Muhammad bin Idris As-Syafi'i atau Imam As-Syafi'i Bahkan ada sebagian ulama mengatakan Harinya pun Bulan tanggal dan harinya Meninggalnya Abu Hanifah sama dengan Bulan dan harinya Lahirnya Syafi'i kecil Imam Abu Hanifah Kenapa dia disebut dengan Hanifah? Pertama, karena dia punya anak laki-laki yang bernama Hanif. Yang kedua, sebabnya disebut Abu Hanifah karena semenjak kecilnya Imam Abu, Abu Hanifah ini sudah kecanduan dengan ilmu agama. Maka ia dianggap sebagai seseorang yang berjiwa hanif yaitu condong kepada agama. Adapun sebab yang ketiga, di dalam bahasa Persia, Persia ya, Hanifah berarti tinta. Ini menunjukkan bahwasanya beliau Al-Imam Abu Hanifah sangat rajin menuntut ilmu. <tuh> Kelahirannya Abu Hanifah Nama aslinya adalah An-Nu'man bin Sabit bin Marzuban Dia adalah putra keluarga Persia Persia kalau sekarang pecahan negaranya menjadi Iran, Afgan dan sekitarnya <tuh> Sang kakek yaitu Marzuban memeluk agama Islam ketika Umar bin Khattab yang menjadi Amirul Mukminin Di dalam Islam, di dalam Islam suku, agama suku kemudian bangsa ras tidaklah menjadi penyebab dia itu lebih mulia atau lebih hina. Maka jangan heran banyak pula ulama-ulama besar yang justru lahir bukan dari Arab. Contohnya beliau ini Imam Abu Nu'fa lahir dari negeri Persia. Al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara Spanyol. Al-Imam At-Tabari dari Cordoba Spanyol. Al-Imam Ibnu Hazm juga dari Cordoba Spanyol. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja bisa meraih keutamaan dalam ketinggian memahami ilmu agama Islam bahkan terkadang kemampuan mereka mengalahkan orang-orang Arab itu sendiri sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda lauqa nadin di Suraya kalau seandainyalah ilmu agama ini berada di bintang kejora Suraya bintang kejora la tanawalahu unasun min abna ifaris niscaya mesti ada anak-anak dari Persia yang akan menjadi tokoh ulama besar Beliau bersabda ini ketika bertemu dengan Salman Al Farisi. Jadi ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Salman Al Farisi, Al Farisi Persia, beliau elus kepala yang Salman sambil mengatakan laukanaddin bisurayya. Kalaulah agama itu urusan agama berada di bintang kejora, maka mesti ada nanti anak-anak dari Persia yang menjadi ulama besar. Dimulai dengan Sarman Afarisi dan kemudian terbukti pula adanya Imam Abu Hanifah Ayahnya Imam Abu Hanifah adalah seorang pebisnis, pedagang Pedagang yang sukses di kota Kufah Maka tidak heran kemudian Imam Abu Hanifah pun mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang pedagang Jadi beliau tumbuh di tengah keluarga yang kaya dan juga keluarga yang saleh. Di antara perjalanan menuntut ilmunya Imam Abu Hanifah, beliau berkata, Raaitu annahu la yastaqimu ada al-faraid. Menurutku tidak bisa tidak seseorang itu yang ingin mengerjakan yang wajib-wajib. Wa iqamatid Dan menegakkan urusan agamanya. Wa Dan beribadah kepada Allah. Illa bima'rifati. Kecuali satu caranya. Itu dengan belajar. Sebagaimana kebiasaan orang-orang salih dahulu, Imam Abu Hanifah pun semenjak kecil telah hafal Al-Quran. Dia sempat pula bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah di antaranya Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah dan yang lain-lain. Pada usia 16 tahun, beliau pergi ke Kufah dan pergi dari Kufah menuju Mekah untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Dan beliau bertemu dengan tokoh tabi'in yaitu Atok bin Abi Rabbah seorang budak. Masya Allah ya Abu Hanifah adalah seorang anak konglomerat, anak orang kaya, pebisnis. Akan tetapi ketika dia telah sampai ke kota Mekah, mengerjakan ibadah haji, beliau sempat. Berguru kepada tokoh tabiin Yaitu Atta' bin Abi Rabbah Yang mana Atta' adalah seorang budak Badannya kecil, kurus, matanya masuk ke dalam Hidungnya pun pesek Keningnya menonjol keluar Rambutnya keriting dan pecinya hampir lengket dengan rambutnya Itulah kondisi fisik Atta' bin Abi Rabbah akan tetapi dia adalah ulama' paling disegar di kota Makkah waktu itu. Jumlah gurunya hampir 4.000 orang. Nah di antara yang paling berkesan. Di antara guru-guru yang paling berkesan adalah. Hamad bin Abi Sulaiman. Yang akan kita ceritakan kejadiannya Supaya kita bisa mengambil pelajaran <tuh> Imam Abu Hanifah Berguru kepada Hamad bin Abi Sulaiman Selama 18 tahun Bermulazamah 18 tahun dari usianya 22 tahun Sampai gurunya wafat Berarti 22 ditambah 18 Sampai usia 40 tahun Ibu Mahbub Hanifah Dan bukan berarti Selama 18 tahun ini Perjalanan Menuntut ilmunya Ibu Mahbub Hanifah Itu lempang terus enggak? Ya sebagaimana kita Ikut kajian rutin Selalu ada halangannya Mau berangkat ban. Motornya bocor, gembus Mau berangkat Tiba-tiba penyakit malas Menghampiri dan sebagainya Nah Tapi penyakit yang paling parah adalah Ketika di tengah-tengah belajar kepada guru kita ini Kita sudah merasa Sudah bisa nah, Kita sudah merasa, oh saya sudah bisa Dan inilah suatu hal yang pernah dialami Oleh Imam Abu Hanifah Sehingga Suatu kali ya Imam Abu Hanifah pernah berkata Bagaikan tuh hit tu hamad dan ashor Setelah aku belajar mengikuti Hammad sepuluh tahun lamanya, Nazaruddin Nafsi Botalah birriyasa. Muncul dari dalam jiwaku ini ar ariyasa, yaitu merasa ah, aku sudah bisa. Aku pun pengen mengajar. Jadi aku pengen jadi guru juga lah fa aradtu an ta'zilahu fi halaqah nafsi kata beliau maka aku pun berkeinginan meninggalkan majlisnya hamad dan membentuk majlis sendiri fa kharajtu yawman bil asyi wa azmi an afal maka esok paginya esok paginya aku pun keluar dari rumah berniat melakukan itu. Falamma dakhaltul masjid dan tatkala aku masuk ke masjid, ra'aituhu wa lam tasid nafsi an Aku melihat Ahmad guru kita sedang mengajar. Maka apa yang terjadi? Fajitu fajalas tu Tadinya aku berniat untuk membentuk majlis sendiri, bikin pengajian sendiri. Namun karena rasa sungkaku, aku malah masuk duduk ke majlisnya, ikut pengajiannya Hamad. Fajah afitil kalailah. Maka pada suatu malam. Nak yukarablahu min al Basrah. Ada berita duka cita bahawasanya sepupunya Hamad, guruku meninggal di Basrah. Watarok Hamalan, walaihissallahu warifihu wa iru. Dan sepupunya ini punya harta yang sangat banyak, akan tetapi tidak punya pewaris. Satu-satunya pewarisnya adalah guruku ini Hamad. Maka terpaksalah sang guru meninggalkan kufah menuju Basrah. Kemudian Sang guru menitipkan majlis pengajiannya kepada Imam Abu Hanifah Padahal tadi di awal dia berniat ingin keluar dari pengajian sang guru Dan membentuk pengajian sendiri Kemudian dia urungkan niatnya Dia tunda niatnya Lalu malah gurunya yang menyediakan Wahai Abu Hanifah besok saya mau pergi ke Basrah Tolong engkau gantikan aku Lalu aku pun menggantikannya. Fa bahwa illa an khairi hatta warabat alaiya masa ilham asma'aminhu. Maka tatkala belum lagi guru kini keluar dari basrah, aku mulai mengajar. Belum apa-apa sudah muncul pertanyaan-pertanyaan. Masing-masing peserta kajian melemparkan pertanyaan kepadaku. Dan permasalahan ini belum pernah aku pelajari dari guruku Fakuntu uji buku tu jawabih. Maka aku pun menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan aku catat jawabanku. Sumbah kadi Muhammad. Berapa hari kemudian Hamad pun pulang. Faa'aratu alaihi lmasail. Maka aku pun lapor tentang permasalahan-permasalahan soal-soal yang ditanyakan kepadaku wa kanat nahwa min sittina masalah aku hitung soal tanya jawab itu berjumlah 60 lalu setelah guruku mengecek jawaban-jawabanku fawafaqani bi arba'ina dia setuju yang 40 dia membenarkan yang 40 wa khalafani fi ishrin dan dia menyalahkan jawabanku yang 20 Jadi begini etika Seorang penutup ilmu kepada gurunya Demikianlah para ulama dahulu Ketika belajar kepada gurunya Itu belajar terus Bahkan Al-Immab bin Al-Qayyim Al-Jawziyah Belajar kepada gurunya Ibn Taymiyah Sampai ikut masuk penjara Jadi ketika Ibn Taymiyah Masuk penjara atas fitnah Orang-orang Tasawuf, orang-orang Sufi Ketika Ibn Taymiyah dipenjarakan Datanglah Ibn Taymiyah menemui petugas penjara Menemui sipir penjara Untuk apa? Untuk minta izin masuk penjara Minta izin wahai Petugas penjara Izinkan saya masuk ke penjara Heran petugas penjara, ada apa? Kamu punya salahkah sehingga kamu telah dihukum? Bukan, karena saya ingin Menemani guru saya Ibn Taymiyah Untuk belajar agama sampai beginilah semangatnya para ulama dahulu sehingga jangan heran al imam al buzanmi ar rabi sulaiman berguru pada mushafi sampai mushafi wafat sehingga mereka mendapatkan keberkahan ilmu di antara nasihat nasir imam abu hanifah terutama dalam masalah perdagangan <tuh> Beliau berkata, "Afdalul mali al-kasbu minal halal. Sebaik-baik harta, seutama-utama harta adalah yang diraih dengan cara yang halal wa athyabu ma yaakuluhul mar'u min amali yadihi." Dan sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seorang manusia adalah hasil keringatnya, hasil usahanya sendiri. Inilah etika ulama dahulu Mereka tidak memasrahkan Oh saya kan ulama Saya kan pak kiai, Saya kan ustad Harusnya jamaah memakmurkan hidup saya Tidak begitu Mereka bertahan hidup Survive dengan hasil payahnya. Bahkan mohon maaf Al-imam Ahmad Sampai Bekerja itu membuat Apa bahasa jawanya Tali kolor, jadi tali yang dipasang di pinggang celana, ini, tali kolor kan, tali karet itu, itu yang disulam dibikin oleh Imam Ahmad lalu dia jual ke pasar. Di antara prinsip perdagangan Abu Hanifah, ini kejadian yang menakjubkan. Pernah suatu ketika. Ada seorang ibu Menawarkan sebuah baju khaz Berbahan sutra asli Kepada Abu Hanifah Wahai Abu Hanifah Sheikh Ini saya punya baju khaz Sutra Tolong Berapa kira-kira kau -kira sanggup beli Atau siapa yang sanggup membeli ini? Lalu Abu Hanifah bertanya kepada ibu ini Kam Kamsamanu Berapa harganya bu? Artinya Abu Hanifah bertanya Bu, kau pasang harga berapa baju ini? Lalu ibu ini menjawab Mi'ah Seratus dirham Kaget Abu Hanifah Bukan kaget terlalu mahal Tapi kaget terlalu murah Lalu Abu Hanifah berkata Umayyah Wahai ibu Walakinahu khairun min mi'ah ini baju yang hendak anda jual ini Harganya lebih mahal Daripada 100 dirham Naikkan lagi harganya Lalu ibu ini naikkan Ya udah 200 dirham Naikkan lagi ibu 300 dirham Meneh Wes patang atus pol. 400 dirham Tambah lagi bu. Loh jadi berapa kira-kira dia, -kira Abu Hanifah? Ya tambah lagi, 500 ratus dirham bu. Kata Abu Hanifah. Apa katanya ibu ini kepada Abu Hanifah? Ya, Sheikh, ya. kala Abu di, wah Sheikh, jangan niku nece samp nece ulan aku dasundi. Ya kalau bahasa Jawanya, Sampeyan itu mau nece saya. Masa baju segini harganya setinggi itu sampai 500 dirham Mana ada yang mau beli katanya ibu ini Lalu Abu Hanifah berkata Ada ah, bu, ibu tunggu sini sebentar Saya carikan orang yang mau beli baju ibu ini 500 dirham Maka Abu Hanifah pun keliling pasar mencari seseorang Kemudian ketemu Setelah ketemu dipertemukan oleh Abu Hanifah dengan ibu ini Ini bu Orang yang mau beli baju khas ibu Seharga 500 dirham Setelah transaksi terjadi Ibu ini langsung pergi Gak ngasih uang tip sedikit pun Untuk Abu Hanifah Dan Abu Hanifah pun tidak menuntut Bu, kan saya sudah jadi makelar nih Saya sudah jadi perpanjangan tangan Bu, ya saya dikasih tip Enggak inilah etika ketika seorang pedagang itu dia adalah seorang yang alim enggak enggak kayak kita ya, kalau kita mungkin kejadiannya beda, ketika ada orang yang mau jual sesuatu kepada kita dan dia tidak tahu barangnya misalnya mau jual apa ya alat teknologi komputer lah laptop, mas saya udah enggak perlu laptop ini, tolonglah beli berapa ya kira-kira Ah kalau zaman sekarang yang terjadi adalah Ketika ada orang yang tidak tahu harga Ini dimakan Ditelan bulat-bulat Pernah pula Kerana pula ketika beliau menitipkan dagangan kepada anak buahnya Anak buahnya dititipin oleh Abu Hanifah dagangan-dagangan Dan dijelaskan oleh Abu Hanifah Ini daganganku, ini yang bagus-bagus, ini yang cacat-cacat Ini ada kekurangannya, ini ada sobek sedikit dan sebagainya Nanti kalau ada yang mau beli katakan Ya ini pak, ini barang yang masih bagus seluruhnya Harganya segini Adapun yang ini kami kasih diskon karena ada cacatnya Ini ada yang sobek, ada yang pudar warna dan sebagainya Pergilah anak buahnya ini berdagang Alhamdulillah karena ketika ditanya Ini dagangan siapa? Punya abu Hanifah, ramai orang membeli Karena orang tahu jujurnya abu Hanifah Habis dibeli orang Maka anak buahnya ini pun pulang Begitu pulang Dia temui Tuannya menyerahkan seluruh hasil dagangan. Lalu ditanya oleh Abu Hanifah, nak barang dagangan yang engkau jual habis ini sudah engkau ceritakan belum ada yang cacat? Ternyata anak buahnya ini lupa. Astaghfirullah tuan guru, ya Sheikh, aneh lupa. Saya lupa menjelaskan cacat ini udah kadung kebeli orang gimana ini? Lalu Abu Hanifah bertanya Orang-orang yang membeli pakaian yang cacat ini Yang rusak-rusak ini Engkau masih ingat gak wajahnya Masih ingat gak orang-orangnya Wah gak ingat lagi lah namanya di pasar sudah ramai orang Lalu oleh Abu Hanifah Duit yang dia dapatkan tadi seluruhnya Disedekahkan Karena bercampur Harta yang halal Harta yang syubhat, Dan harta yang haram Maka beliau keluarkan semua Udah ini duit semua sedekahkan ya. Metode Abu Hanifah dalam berijtihad. Ini yang perlu kita kritisi sedikit nanti Imam Abu Hanifah menciptakan suatu metode dalam berijtihad dengan cara melemparkan suatu permasalahan ke murid-muridnya, ke peserta. Jadi ada suatu kasus dilemparkan. Monggo siapa yang mau menjawab, masing-masing memukan jawabannya dan dalil-dalilnya. Lalu oleh Abu Hanifah kemudian dikoreksi dan diluruskan. Hanya saja hanya saja metode ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Ini melatih murid. Jadi mungkin ada ummat sekalian yang berprofesi sebagai guru atau sudah jadi seorang ibu dari anak-anak. Nah, diantara cara mendidik anak itu bukan memberi tahu tapi memancing. Ya. Dipancing anak itu. Misal contoh ketika anak usia Du, satu setengah tahun sampai dua setengah tahun Nah ini diantara uh, Edukasi untuk melatih uh, Sensor motorik ya, Motorik halus tentunya ya Dengan cara menyulam Tapi yang disulam bukanlah jarum dengan kain Bukan Akan tetapi menyulam memasukkan benang ke dalam kayu-kayu uh, kecil yang di tengahnya dikasih lubang-lubang ada kayu-kayu kecil, ada yang berbentuk kelereng, bulat, ada yang berbentuk kotak-kotak, ada yang berbentuk silinder dan sebagainya Nah ini Jangan anda tunjukkan langsung Begini cara membukanya, begini cara memasukkannya Akan tetapi biarkan dulu anak berimajinasi Ya biarkan dulu berimajinasi Ya nah, terkadang biasanya anak kecil Terutama anak kecil ini ya dia sudah memegang suatu barang, Anda eh, dia salah melakukannya. Lalu kita hendak perbaiki dia enggak mau, dia tarik barangnya. Karena apa? Yang ada dalam benak dia ketika dia sudah megang barang itu punya dia. Bukan lagi punya bapaknya, bukan lagi punya ibunya. Ah, maka langkah terbaik adalah biarkan dulu anak berfantasi, berimajinasi, bereksplorasi dengan mainan yang kita berikan. Setelah beberapa lama dia bakal bosan, ah baru kita kasih tahu Begini caranya begininya bukan langsung ditunjukkan. Nah, jadi ini salah satu dampak e, positif ketika kita e, menjadi pengajar baik itu sebagai ibu rumah tangga atau sebagai guru melemparkan kasus kepada murid kita kepada anak kita. Ya, dipancing logikanya dipancing uji kecerdasan dan sebagainya. E, waktu lalu ini tips juga ya buat para umahan yang menjadi salah orang menjadi seorang ibu. Di dalam memancing kecerdasan anak misalnya dalam masalah warna. Nah, dalam masalah warna. Metode pertama dan ini yang paling banyak dilakukan oleh ibu-ibu, para orang tua terutama dan guru ya. Warna yang kita ajarkan kepada anak kita adalah ini warna merah. Nah, ini merah. Kemudian ini nak warna hijau Kita ulangi lagi Hijau Ini kita membentuk anak kita Melatih kecerdasan hafalan Akan tetapi Sebahagian psikolog pendidikan anak Mengatakan Jangan ajarkan anak itu Ini warna merah Ini warna hijau Bukan dengan cara itu Lalu dengan cara apa? Ah Begini Berikan Mainan-mainan kota apa, kayu-kayu warna merah, warna merah ada empat, hijau ada empat, kuning biru ada empat Nah, yang diajarkan bukan ini warna apa, bukan Tapi ajarkan kepada anak, kelompokkan warna ini yang sama Jangan sebutkan merah sama merah, bukan Nah, tolong kelompokkan ini merah, kamu cari mana merah lagi, masukkan sini, bukan Jangan sebutkan warnanya Nah, ini yang mana yang mirip ini warnanya? Kamu ambil. Nah, metode ini memang tidak melatih anak menghafal tapi melatih anak menganalisis. Ternyata dari dua metode ini saya dapatkan beberapa perbedaan. Di antaranya misalnya, anak yang dilatih dengan cara, "Nak, ini warna merah, merah, merah." Maka ketika dia menganalisis, contoh Mungkin kalau anda dulu sekolah Ada ujian bahasa Indonesia Nah ada ujian bahasa Indonesia Dikasih sebuah atau dua buah paragraf Kemudian disuruh apa? Carilah kalimat utama dari dua paragraf ini Anak yang menghafal Anak yang metode yang kecil dari kecil adalah Merah, merah, hijau Dia akan jauh lebih lambat Menemukan kalimat utama dari paragraf tadi Daripada anak yang kecilnya diajarkan Nah, warna yang mirip ini kelompokkan Ambil Mana yang persis warnanya yang mirip Ambil Nah, masukkan sini Hasil didikannya ternyata beda Seorang anak yang dilatih menghafal Ketika menganalisis dua kalimat Suruh cari kalimat intinya Lama Sementara anak yang dilatih dari kecil Nah, ini merah Eh, ini warna ini kamu cari yang sama Maka ketika dia diperintah untuk menganalisis suatu kalimat. Cepat dia ketemu kalimat intinya. Nah, ini diantara uh, metode pendidikan. Ya. Ada pun Ibu Mahabudifah uh, mendidik murid-muridnya dengan cara meratih logika dilemparkan kasus. Ujian Ibu Mahabudifah. Beliau diuji dengan jabatan Akan tetapi beliau menolaknya Di masa itu hiduplah pemimpinnya bernama gubernur Yazid ya, Yazid bin Hubairah Waktu itu Yazid menawarkan pangkat kodi, hakim kepada Abu Hanifah Akan tetapi Abu Hanifah menolaknya Dan karena penolakan tersebut Abu Hanifah di penjara selama 14 hari Dalam murid lain dikatakan 15 hari Dan setiap harinya beliau dihukumi Cambuk 110 kali Jadi satu hari 110 kali cambukan Selama 15 hari berturut-turut Karena beliau tetap menolak Untuk memangku jabatan sebagai Hakim agung Negeri tersebut Bahkan pernah pula ketika Abu Hanifah dipanggil oleh Khalifah Al-Mansur Jadi beliau masih hidup ya ketika Khalifah Al-Mansur memerintah Beliau masih hidup Nah ini banyak kisah-kisahnya berkaitan Al-Mansur Di antara kisah-kisah menakjubkan Yang terjadi ketika interaksi antara Imam Abu Hanifah dengan Khalifah Al-Mansur di Baghdad Waktu itu Khalifah Al-Mansur Menaikan perjanjian dengan penduduk mausul Irak, yang mana sepanjang sejarah Islam penduduk mausul Irak ini terkenal pembangkang, paling suka memberontak sama pemerintah. Sehingga Khalifah Al Mansur yang telah menaikkan perjanjian dengan penduduk mausul Irak bahwasanya kalau mereka sekali lagi berani membangkang, maka darah mereka halal. Darah mereka halal Eh ternyata beberapa bulan berlalu setelah Perjanjian tadi ditandatangani, Benar penduduk mausul kembali memberontak Lantas khalifah Mengumpulkan para ulama Untuk dimintai fatwa Lalu khalifah Al-Mansur berkata Bukankah nabi kita Rasulullah SAW Pernah bersabda Al-mu'minun indah syurutihim Yaltamizu nabiha Mukmin itu kan yang diukur berpegangnya dia dengan janjinya. Jadi kalau kerbau yang dipegang adalah e, talinya, adapun orang yang dipegang adalah janjinya. Sementara penduduk mausul, wahai para ulama sekalian, penduduk mausul telah memberontak. Padahal dulu mereka telah menandatangani kalau berani lagi memberontak halal dah mereka. Lalu salah seorang ulama berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Amirul Mukminin, tanganmu terbentang atas mereka, artinya engkau berkuasa atas mereka. Perkataanmu dan keputusanmu akan diterima. Kalau engkau memaafkan mereka, maka engkau akan dikenal sebagai pemaaf, akan tetapi kalau engkau menghukum mereka, membunuh mereka, engkau memang berhak untuk membunuh mereka." Hampir semua ulama' waktu itu sepakat dengan pendapat ulama' ini. Jadi ulama' ini tidak mengiyakan, juga tidak melarang. Jadi masih dilema juga ulama'nya. Lalu al Mansur menoleh kepada Abu Hanifah dengan pandangan sinis. Karena dia tahu mesti jawaban Abu Hanifah beda dari yang lain. Maka Abu Hanifah berkata kepada Amirul Muminin. Ya Amirul Muminin. Innahum syaratulakamalayamlikunah. Sesungguhnya engkau telah memberi syarat kepada mereka sesuatu yang mereka tidak punya, dan mereka pun telah mengiyakan syarat darimu sesuatu yang kau tidak kuasai. Karena apa? Darah seorang mukmin bukanlah dikuasai oleh manusia, akan tetapi oleh Allah. Ini umpamanya seperti ini. Kalau ada seseorang Mau minjam duit Ke sebuah perbankan Ya, mau minjam duit ke sebuah Perbankan, keuangan Jasa keuangan Setelah ngomong-ngomong Dengan petugas banknya Lalu Petugas bank bertanya Bapak, bapak hendak minjamnya jadi deal nih 150 juta Oh iya, saya deal 150 juta Tapi pak, pinjamannya Butuh jaminan Oh iya saya punya jaminan Apa jaminannya pak? Itu tetangga saya punya tanah Itu tetangga saya punya tanah Itu jaminan saya Lu gak boleh pak Yang jadi jaminan Ya tanah punya bapak sendiri Atau rumah punya bapak Atau kendaraan bapak Atau aset atas nama bapak Gak boleh atas nama orang lain Begitulah Maksud Imam Abu Hanifah menjelaskan kepada Khalifah Al-Mansur wahai Khalifah Darah kaum muslimin bukan kekuasaanmu Bukan milikmu, itu milik Allah. Enggak boleh kau semau mengambilnya. Itu jawaban Abu Hanifah dengan tegas. Mendengar jawaban Abu Hanifah ini, Khalifah Al-Mansur kemudian menyuruh selain Abu Hanifah, keluar dari ruang rapat. Jadi suruh ulama, dia suruh keluar. Tinggal tersisalah Abu Hanifah. Waktu itu, ulama-ulama yang keluar saling berbisik-bisik. Apa bisik bisik mereka? Habis lain Abu Hanifah matilah dia. Dah besok enggak jumpa lagi kita ini. Itu bisik-bisik mereka. Akan tapi apa yang terjadi ketika ulama-ulama yang lain telah keluar, tinggallah Al-Mansur Khalifah dengan Imam Abu Hanifah di ruangan tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Hanifah Khalifah Al-Mansur menyetujui pendapatnya Abu Hanifah. Menyetujui ya. Ada kejadian unik Antara Khalifah Al-Mansur Dengan Abu Hanifah Ketika Khalifah Al-Mansur bertengkar Dengan istrinya yang pertama Bertengkar dengan istri tuanya ya. Kenapa? Istri tuanya ngambek cemburu, apa sebab cemburunya kok kayak-kayaknya suamiku ini udah kurang perhatian, udah cuek ya, kalau dulu kesandung batu, eh adik gimana sakit gak kakinya, kalau sekarang kesandung batu matamu di mana dek udah gak punya sisi romantis lagi kalau dulu mau makan dek udah makan belum, kalau belum abang suapin, sekarang dek udah makan belum belum, lu kemana ya, itu tadi belum makan dan ini yang sering terjadi di kalangan kita. Saya tidak tunjuk orang-orang, tapi kita. Begitu mulai lahir anak pertama, ya Pak Mas? Begitu mulai lahir anak pertama, saya yakin, bukan saya yakin ya, kebanyakan. Pasangan suami istri mulai kurang romantisnya. Kenapa? Si istri sudah sedikit fokus beralih kepada anak. Ya? Punya anak dua, Masya Allah. Kalau dulu sebelum punya anak Makan sepiring berdua Sekarang satu orang dua piring Begitu punya anak ketiga Jangankan makan satu piring berdua Bisa makan bareng di satu waktu yang bersama Sudah syukur Padahal Rasulullah SAW Beliau membaca Al-Quran Sambil bersandar di pangkuannya Aisyah Yang waktu itu Aisyah sedang haid Beginilah romantisme Rasulullah Jadi jangan ngaku ahli sunnah Jangan ngaku pengikut sunnah Rasulullah Emang kita kira sunnah Rasulullah tuh cuma jenggotan to isinya Kita kira sunnah Rasulullah cuma cadar to isinya Tidak, sunnah Rasulullah itu banyak Di antaranya melestarikan hubungan suami istri Buhul cinta yang telah terjalin Bukan dikendurukan tapi diikat Maka coba kita tanya masing-masing kita Mungkin yang sudah berkeluarga lebih dari 5 tahun 7 tahun ya. Kapan terakhir kali Anda sebagai seorang istri Tidur di atas pangkuan suami Oh sekarang gak bisa lagi ustad Saya mau tidur katanya keabotan Udah gemuk, udah gemuk katanya Masya Allah Terakhir kali kapan SMS suami ya Suami belum pulang Sayang Pulang jam berapa ini Nah coba ya. Sekali-kali kayak gitu Kakanda pulang kerja jam berapa Wah mungkin jawaban suaminya dibalas Ya dibalas tapi bukan balasan romantis Dek salah makan obat ya Atau salah kirim SMS Yang lebih parah lagi Ternyata suami malah kirim apa Ini siapa Wah musibah, ini kalau dah kayak gini itu tanda-tanda itu. Padahal masya Allah. Jadi jangan kita kira sunah rasulullah tu yang laki-laki cuma jenggot, katok, cengklang bukan. Yang akhwa cuma baju. Wah masya Allah, sunah rasulullah itu banyak. Ya, bahkan rasulullah lomba lari sama istrinya. Kalau kita mungkin lomba motor lah ya Karena ada punya motor semua Lomba lari sama istrinya Lalu karena istri tuanya Khalifah Al-Mansur ini Cemburu Dia ngelemparkan unek-uneknya Kepada Sang suami, sang suami pun malah marah Jadi api ketemu Bensin Sama-sama marah Sang suami kemudian berkata kepada istrinya ya udah deh, mau mau apa Ya kita selesaikan masalah kita ini bang Siapa yang kau menurutmu yang pantas Untuk menjadi hakim atas permasalahan kita ini Sang istri tahu Orang yang paling Apa namanya Dibenci sekaligus dicintai oleh suaminya ini Adalah Abu Hanifah Dicintai karena ketinggian ilmunya Dibenci karena selalu jawaban Abu Hanifah Tidak sejalan dengan jawaban Al-Mansur Jadi si istri Wah cocok nih Abu Hanifah saja jadi juri kita dengan harapan Abu Hanifah memberikan kemenangan untuk dirinya Dan mengalahkan sang suami Lalu apa kata kata suaminya ketika mendengar Abu Hanifah? Nah, tahu aja lu ya nah, Milih hakim Abu Hanifah Sudahlah panggil Abu Hanifah ke istana Ketika Abu Hanifah telah masuk ke istana Khalifah berkata Ya Abu Hanifah Inna zaujadidu khasimuni Woi Abu Hanifah Iki lu Bujuku wis wanginya yal Istriku sudah berani menentangku Sudah mulai meninggikan suaranya Kepadaku Bagaimana ini Katanya Abu Han, katanya Khalifah Lalu Imam Abu Hanifah berkata kepada Khalifah Ya Amirul Mukminin, Takallam, pelan-pelan bicaranya Jelaskan dulu-dulu permasalahannya Khalifah berkata Bertanya Khalifah kepada Al-Imam Abu Hanifah Dengan pertanyaan yang bermaksud Untuk memojokkan istrinya apa itu pertanyaannya? Wahai Imam, berapakah dihalalkan seorang laki-laki itu untuk mempunyai istri? Lalu Abu Hanifah menjawab, empat. Dalam satu waktu maksimal empat. Ah, mendengar jawaban Khalifah ini, eh, mendengar jawaban Abu Hanifah. Khalifah pun menatap nyinyir kepada sang istri sambil berkata, ya zaujati Asamiati, Asamiati. Nah, kalau kita bahasa Jawanya, brungo kera koy. Nah, itu ya. Asamiati, Asamiati, hikiloh, dengar tak, dengar tak? Abu Hanifa berkata, laki-laki lek -laki -laki itu berhak untuk menikahi empat istri. Asamiati, dengar nggak? Ah Melihat khalifah memojokkan sang istrinya Lalu Abu Hanifah memberikan Apa namanya ya uh, Jalan damai Apa kata Abu Hanifah? Wahai Tuhan Boleh empat Boleh nambah Tapi bagi yang adil Bukankah Allah berfirman Fankihu ma taba lakum minan nisa'i Masna wa thulasa wa ruba' Fa'in khiftum alla ta'adilu Fawahidu boleh dua atau tiga atau empat Tapi kalau engkau gak bisa berbuat adil Atau takut tidak bisa berbuat adil Si jiwai Ini firman Allah khalifah, Takutlah kepada Allah Itu katanya Abu Hanifah Mendengar jawaban Abu Hanifah Forum sepi terdiam semua Lalu Abu Hanifah pun pergi Sang istri yang merasa dimenangkan oleh Abu Hanifah Sang istri yang merasa dimenangkan oleh Abu Hanifah Memanggil pembantunya Kemudian dia suruh pembantunya ini Untuk membawakan Sejumlah harta untuk diberikan kepada Abu Hanifah Sebagai bonus hadiah Karena Abu Hanifah telah memenangkan perkaranya Ketika telah sampai kerubah Abu Hanifah Ya. Abu Hanifah bertanya apa ini? Oh ini hadiah dari siapa? Dari permaisuri istri Khalifah untuk siapa? Untuk anda atas apa? Atas jasamu membela beliau Jadi atas jasamu karena memenangkan perkara istri Apa kata Abu Hanifah? Kembalikan kepada beliau Aku menjawab seperti itu. Mengeluarkan dalil dari Al-Quran. Bukan untuk memenangkan sang istri. Tapi memang itulah dalilnya. Tidak ada dalil yang lain. Memang itulah dalilnya. Bukan aku tujuannya untuk memenangkan istrinya. Dan aku menyampaikan itu bukan karena mendapatkan ingin mendapatkan sesuatu. Bukan. Kembalikan. Ya, akhirnya dikembalikan kepada istri Khalifah. Di antara kejadian menakjubkan yang terjadi pada Imam Abu Hanifah yang menunjukkan betapa tawatunya beliau dan betapa cerdasnya beliau. Di antaranya, ketika ada, jadi di zaman Abu Hanifah hidup itu muncul faham-faham ateis, yaitu orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka orang ateis ini menantang Abu Hanifah. Untuk apa? Untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Lalu Abu Hanifah kebetulan orang ateis ini datang dengan menggunakan kapal laut. Lalu Abu Hanifah bertanya kepada si orang ateis ini, "Pak, mohon maaf. Bagaimana menurut Anda itu kapal yang Anda naikin tadi? Kapal yang Anda naiki itu berangkat sendiri. Berlayar sendiri menerjang ombak, mengarahkan anginnya sendiri." Kemudian ketika sampai di tujuan, menurunkan barang-barang sendiri. Mengangkut barang-barang sendiri. Kemudian pergi juga sendiri. Bagaimana menurut Anda? Lalu orang ateis ini berkata, Ya impossible. Ramungkin, mana ada ceritanya kapal. Apalagi waktu itu belum ada mesin otomatis. Mungkin kalau sekarang dipakai dalam itu bisa dijawabkan. Sekarang sudah otomatisnya. Mana mungkin ada ceritanya kapal ini Pesiar sendiri, ya, berlayar sendiri Barang-barang yang ada di kapal Tadi turun naik sendiri, tidak mungkin Mesti ada yang naik turunkan, mesti ada yang Mendalikan Itu kata orang atas ini Lalu apa kata Abu Hanifah? Nah itulah Kalau menurutmu kapal yang cuma kecil Sauprit aja, enggak mungkin jalan sendiri Barang-barang di dalam yang tidak mungkin Turun naik sendiri, apatah lagi Bumi beserta langitnya enggak mungkin bergerak sendiri Mesti ada yang mengendalikan Mendengar jawaban Abu Hanifah Yang telah ini terdiam oleh orang Atis ini Kemudian akhlak Abu Hanifah Yang menunjukkan kesabaran dan tawaduknya beliau Beliau punya tetangga Yahudi Jadi rumah Abu Hanifah Berdempetan temboknya Dengan rumah seorang Yahudi Suatu hari Imam Abu Hanifah sakit Cukup berat sakitnya ya Sehingga beliau tidak mengajar Lalu yang namanya tetangga Ya jenguk lah. Lalu si Yahudi ini pun menjenguk Imam Abu Hanifah Ketika masuk ke kamar Abu Hanifah Orang Yahudi ini melihat Ada air Yang menetes-netes Bahkan tetesannya sangat kencang yang mana oleh Abu Hanifah ditampung pakai ember, wajan uh, apa namanya? wadah ya. bejana. Lalu si Yahudi ini berpikir, berpikir. Ini tetesan air dari mana ya? Banyu sing mili niki saking pundi? Setelah dilihat-lihat oleh uh, si Yahudi ini, sadar dia. Ini kan dindingnya bersebelah-sebelahan dengan kamar mandi saya. Bersebelahan dengan kamar mandi saya. Tentunya namanya kamar mandi ya air segala macam. Air lah kan. Baru sadar orang Yahudi nih, Masya Allah. Eh bukan Masya Allah ya. Apa bahasa Yahudinya ya? Mungkin kalau bahasa, bahasa Jakartanya buset dah mungkin ya. Ini air kan air dari jamban aneh. Lalu si Yahudi ini bertanya kepada Abanifah Jaisheh, kalau nyuar pir songgih. Saya mau tanya, itu air itu? Mohon maaf. Sejak kapan itu air itu menetes di kamarmu? Kira-kira menurut Anda berapa lama? Senin Hah? 20 tahun 20 tahun air ini menetes mau eh, Bukan Masya Allah lagi ya Waisye Engkau dapat aroma spesial ini selama 20 tahun aromaterapi terapi 20 tahun air ini menetes di kamarmu Iya Kenapa tidak beritahu aku dari dulu?" katanya orang Yahudi ini kan. Lalu Imam Abu Hanifah berkata, "Bukannya aku enggak mau memberitahu, cuma aku ini enggak enak, ya. Saya tidak enak." Ya, si Yahudi ini merasa tidak enak dan Imam Habu Neva pun enggak enak, karena tetangga kan saya tidak ingin menyakiti tetangga saya, jadi saya, saya bersabar aja lah. Masya Allah melihat perbuatan Imam Habu Neva itu si Yahudi ini pun masuk Islam. Nah kejadian berikutnya yang uh, kasih. kejadian berikutnya. Yang menunjukkan betapa tawaduknya Abu Hanifah terhadap ilmu Satu kali beliau melaksanakan haji Ya melaksanakan haji Lalu hendak tahallul Memotong rambut Maka masuklah dia ke daerah apa, Ke tempat untuk memotong rambut Ketika masuk dia duduk dia duduk kemudian Dia sodorkan kepalanya yang bahagian kiri Kepada tukang potong rambut ini Lalu oleh tukang potong rambut digeser Pak E Kanan C Terdiam Abu Hanifah ini Seorang imam Dikoreksi oleh tukang potong rambut Kanan dulu Maka Abu Ya'fum beri oh ya pak, ya pak kanan dulu Nah Di tengah-tengah keheranan Abu Hanifah ini Dikoreksi lagi Sama tukang potong rambut ini Pak Selain ngasih bagian kepala yang kanan, jenengan aku hadap kiblat. Huh, hadap kiblat toh? Ya. Ya sudah hadap kiblat. Jadi ngasih bagian kanan hadap kiblat. Karena masih terheran-heran dengan apa namanya instruksi dari si tukang potong rambut ini. Abu Hanifa ya diam aja menghayal. Kok bisa ya? Kok bisa tukang potong rambut tahu manasik haji? Di tengah keterdiamannya ini, si tukang potong rambut lagi, si tukang potong rambut ngasih itu lagi, pak Talbiah... takbir, ojo menentak, kaget lagi, oh ya tuh, takbir tu lagi ya, takbir, lebih ke Ah, sambil dipotong rambutnya. Nah, karena merasa takjub dengan keilmuan tukang potong rambut ini, dia pun hendak membayar, ngasih duit. Nah, eh malah disenai ni Pak, saya itu pelayan haji Ya ditugaskan memang untuk melayani jemaah haji Jangan bayar saya oh, toh? No. Ya sudah dikantongin lagi duitnya Dia berangkat Cus Mau pergi Dipanggil lagi sama tukang potong. Eh pak pak pak Sini sebentar dalam hati Abu Anifah, Oh mungkin ngesel di orang, Nolak duit, Kan begitu, Mau dia kelari-kelari duitnya, Lalu kata tukang potong rambut ini, Bukan itu pak, Akan tetapi, Sebelum kau keluar dari sini, Solat sunnah dulu dua rakaat. Habis potong, Solat sunnah dulu dua rakaat. Oh iya, iya toh, Solat toh, ha, Solat iya, Selesai solat, Dia tanya sama tukang potong rambut ini, Pak di. Entuh ilmu saking pundi toh niki. Dapat ilmu dari mana ini jenengan? Tata cara manasik aji ini Lalu si tukang potong rambut ini berkata, inilah tata cara manasik yang dipraktekkan oleh al Imam Ator bin Abi Rabbah Ya. Jadi seorang imam pun dia tidak uh, merasa wah saya kan. Syih masa dikoreksi, tidak ya. Kritikan terhadap Abu Hanifah diantaranya, beliau berlebihan dalam masalah fikih fardi, yaitu mengandai andeikan suatu masalah yang belum tentu terjadi. Nanti kalau kita kayak begini, apa maafkan ah, ya, itu terlalu berlebihan. Yang kedua, Abu Hanifah terlalu mengandalkan logika kias. Memang ada sebabnya, sebabnya karena stok hadis yang ada pada negerinya Abu Hanifah sedikit, karena waktu itu hadis masih terkumpul di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Jadi untuk menyelesaikan masalah umat yang begitu banyak, Abu Hanifah menggunakan dalil yang umum kemudian mengkiaskannya sehingga jangan heran kalau bisa Anda nanti misalnya ke India, ke Cina, ke Pakistan, ke Afgan, ke Irak ya. Itu tata cara ibadahnya sedikit agak berbeda. Karena yaitu itu tadi ya. Uh, fatwa-fatwanya Abu Hanifah sedikit agak uh, keliru terutama karena beliau terlalu mengandalkan logika ya sebabnya itu karena stok hadisnya sedikit ya berbeda dengan Imam Malik karena beliau tinggal di Madinah. Yang ketiga, Imam Abu Hanifa tidak menerima hadis walaupun sohih, ya. tidak menerima hadis meskipun hadis tersebut sahih kecuali hadis itu tersohor dan terkenal. Karena apa di waktu itu Ngetren-ngetrennya orang mencampur adukan hadis-hadis sahih dan hadis-hadis palsu Wafatnya Abu Hanifah Setelah beliau disiksa dan dipenjara karena menolak jabatan yang diberikan oleh Khalifah Al-Mansur, disiksa di penjara, Lalu siksaan berikutnya beliau dipekerjakan, jadi dijadikan kuli untuk membangun tembok Baghdad. Ketika telah sampai kiranya dia merasa badannya sudah terlalu lemah, ya sudah sakit-sakitan dan dia merasa inilah akhir hidup saya Ini kejadian sangat luar biasa ya Ketika beliau telah merasa sedang memegang batu, sedang mengangkat batu untuk ditanam di pondasi Beliau sudah terlalu lemah, sudah sakit-sakitan juga karena disiksa, dicambuk, didera dan sebagainya ya dia merasa akan sakratul maut Lalu dia letakkan batunya tadi Kemudian dia menghadap kiblat, Lalu bersujud Dan saat itu pula lah Allah mencabut nyawanya Ketika beliau sedang sujud Setelah kejadian itu Khalifah Al-Mansur Menyesal yang luar biasa Bahkan sampai beberapa bulan di dalam mimpi beliau, beliau Khalifah Al-Mansur sering apa namanya bermimpi buruk, ya, karena keputusannya mempekerjakan Imam Abu Hanifah Dan begitu beliau meninggal, penduduk Baghdad yang menyolatkan beliau sampai enam kali solat, sampai enam kali solat, karena banyak orang-orang yang tidak menyolatkan beliau. Nah itulah sekilas tentang kisahnya Imam Abu Hanifah. Start, apa saja yang termasuk zina hati? Bagaimana cara menapisnya? Zina hati adalah menghayal Berfantasi itulah zina hati. Zina mata adalah melihat, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, zina telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berucap, zina jari adalah meng-SMS. Dan zina hati adalah mengkhayalkan. Bagaimana cara menepisnya? Secara umum, apa itu perbuatan maksiat? Ya, bukan hanya zina. Secara umum, apa itu perbuatan maksiat? Di antara cara menepisnya itu mengisi waktu. Jangan ada waktu luang. Karena ketika ada waktu kosong, biasanya disusutan masuk. Ketika kita punya banyak waktu kosong, disitulah setan masuk. Entah itu setan masuk ee, membisikkan kita syahwat, atau setan masuk membisikkan kita syubhat, atau bahkan setan masuk membuat kita kesurupan. Insyaallah sudah disampaikan pesan Amia tentang e, rukyah. Nah, sudah. Ya, itu jadi jangan ada sampai waktu yang kosong. Karena waktu kosong biasanya sendirian. Nah, sendirian ini memancing setan masuk. Yang kedua ingatlah bahwasanya di antara tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, sab'atun. Yuzilluhum fi yaumin la dzilla illa dzilluh. Ada tujuh orang yang dilindungi Allah pada hari kiamat yang mana hari itu tidak ada perlindungan perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah seseorang yang menangis menetes air matanya ketika di tengah-tengah sendiri. Ya, setelah kita Mengurangi waktu kesendirian kita Nah kalau memang ada waktu sendiri Gunakan itu untuk beribadah Ibadah itu macam-macam Baca Al-Quran, zikir, muroja'ah, hafalan Membaca Sholah dan sebagainya Yang ketiga Ya tentunya dengan menikah ya bagi yang mampu, saya ulangi, bagi yang mampu dan sudah pantas, apa hukum gambar yang tidak dipajang namun ada dalam buku, misalnya alat makan, apakah Malaikat tidak masuk? Alat makan tak termasuk. Oh, maksudnya apa ini? gambar yang tidak dipajang namun ada dalam buku alat makan misalnya maksudnya gambar alat makan atau pada alat makan kalau gambar alat makan jelas gak apa-apa, tapi kalau pada alat makan ada gambarnya terutama alat makan bayi alat makan bayi biasanya ada gambar beruang ada gambar kucing ada gambar panda dan sebagainya apakah ini menyebabkan malaikat tidak masuk secara umum dari umum keumuman dalil yang enggak masuk. Dari keumuman dalil. Lagian masih banyak alat-alat makan yang tidak ada gambar. Pilihlah yang berwarna, karena gambar enggak mesti kan. Ya memang namanya anak kecil alat makan senang yang aneh-aneh. Jadi alat makan bentuknya ee, nanas, ya, nanas terbelah atau jagung alat makan yang aneh-aneh. Nah, cari yang bentuknya dan warnanya. Ya kalau ada gambar janganlah. Apakah gambar yang bukan makhluk hidup tapi dikasih mata? Contohnya matahari dikasih mata. Juga tidak dibolehkan. Kalau matahari dikasih mata bukan matahari lagi namanya. Sudah jadi makhluk hidup. Disebutkan bahwa apabila dalam batas sutra dilewati oleh wanita maka solatnya batal. Apakah jika yang lewat laki tetap batal? Wallahu ta'ala alam. Ustaz, beberapa metode mendidik tadi kira-kira kita bisa dapatkan di buku apa? Sebenarnya untuk mendidik anak, kita harus gabungkan antara pendidikan Rasulullah dalam timbangan syari' dan pendidikan alam psikologi. Dengan catatan, pendidikan psikologi tidak keluar dari koridor syariat. Nah, ya. Dan inilah yang apa namanya ya yang sejatinya harus anti persiapkan baik itu sebelum menikah atau ketika telah menjadi seorang ibu ya di antara buku-buku aduh saya lupa judulnya tapi yang jelas di buku-buku umum di toko-toko buku umum itu banyak ya di Gramedia di download di internet pun sebenarnya ada ebook atau website ya halaman satu halaman di save bisa kata kuncinya ya seni mendidik anak ya Ya sebenarnya banyak sih tentang metode Tapi gak mungkin kita sampaikan Pada sisi tanya jawab Harus ada kajian sendiri Bagaimana agar selalu merasa diwasi oleh Allah Ketika sendiri dorongan-dorongan masyarakat sering muncul Padahal saya merasa mendapat iman yang besar Bahkan tidak ada sangka-sangka Sedangkan kita masih sering bermaksiat Apakah itu Sidraj? Bisa jadi Bukan pasti sih tapi bisa jadi Ya <tuh> Allah kasih kenikmatan tapi kita bermaksiat. Kita bermaksiat tapi kenikmatan jalan terus. Nah, ini bisa jadi bukan mestinya tapi bisa jadi istidraj. Lalu bagaimana caranya agar selalu merasa diawasi oleh Allah yaitu murak, murakabatullah ya agar selalu diawasi oleh Allah. Di antara caranya memahami satu ayat. Jadi terkadang apa namanya? Ada orang yang lebih terenyuh Berzikir dengan istighfar daripada dia terenyuh ketika membaca Qur'an. Ada orang seperti itu. Nah dia lebih tersentuh hatinya ketika. Astaghfirullah ya Allah. Dosainya ngakeh tenan. Nah ketika anda merasa. Anda lebih terenyuh hatinya dengan beristighfar daripada membaca Qur'an. Nah pilih berzikir. Bukan berarti meninggalkan Qur'an secara mutlak. Bukan. Ya. Kemudian dengarkanlah kajian-kajian Tasgiatun Nufus Di antara yang banyak itu Kalau tidak salah ingat saya uh, Kajiannya Ustaz Afifi ada Rekamannya ya Tentang Merakabatullah pernah mendengar pendapat Abu Hanifah ketika sholat ah ini maksudnya mungkin naik dari rakaat pertama ke rakaat kedua atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat yang tanpa tasyahud ya <tuh> dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua sujud Allahu akbar subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la Allahu akbar nah dari itu posisi itu mau berdiri tidak pakai duduk istirahat langsung bablas berdiri apakah ini pendapatnya Abu Hanifah ini pendapatnya Mazhab Abu Hanifah Bukan pendapatnya Abu Hanifah Jadi pendapatnya sebagian murid beliau Yang para ulama sendiri pun berselisih pendapat Apakah ketika Dari sujud Kedua Mau naik ke rokaat yang kedua Istirahat dulu duduk Atau Langsung naik Bagi saya kedua-duanya kuat Dan saya belum bisa merajihkan salah satunya Apa alasan Abu Hanifah menolak jabatan? Karena para ulama tahu bahwasanya sesuatu yang paling kita sesali nanti di hari kiamat adalah jabatan. Sampai-sampai Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah menangis. Ditanya kenapa engkau menangis, wahai Umar, beliau berkata, andaikan aku khawatir Allah memberikan perhitungan kepadaku, gara-gara. Satu ekor keledai Kecemplung lomba terperosok ke dalam salah satu lubang di negeri Irak. Padahal beliau Umar bin Khattab di Madinah, beliau khawatir ada satu ekor anak keledai yang tidak diperhatikan oleh induknya, kemudian terperosok di salah satu lubang Irak. Lalu karena itu Allah menghisap Umar bin Khattab. Gak kayak kita kan, lubang di mana-mana jalan. Dan apabila kita berada di posisi Abu Hanifah. Maksudnya kita ditawari jabatan gitu ya. Apakah kita menolak jabatan yang kita berikan? Saya tidak jawab, cuman berkacalah dari para ulama. Mereka ilmunya tinggi dibarengi dengan rasa takut yang tinggi. Nah, tatkala kita kurang rasa takutnya, itu pertanda ilmu kita belum ada apa-apanya. Bagaimana ilmu, apabila ilmu belum cukup Akan Tapi pengen ngajar sama orang lain Apakah harus menyelesaikan Menyempurnakan ilmu terlebih dahulu Sampai mati kita tidak bisa Menyempurnakan ilmu Sebagaimana saya ceritakan dulu Jangan kita katakan Wih tebal kali ini kitab sahih Bukhari Kapan selesainya saya membahasnya Yang kita pakai adalah Kapan saya mulai membacanya Kan begitu ya jadi ilmu itu luas lalu dengan ilmu kita segini kapan kita mau mulai mengajarkan ajarkan yang anda pahami misalnya wah saya baru pahamnya tata cara wudhu eh. kemarin udah lengkap baca bukunya lihat videonya praktek dan sudah dikoreksi sama ustaz-ustazah ah udah diajarkan sama orang aduh saya bisanya cuman makharijul huruf abadha kajhodah gafah konisma ajarkan itu apa yang kita ketahui dan kita telah sahih ilmunya Ajarkan Gak perlu nunggu sempurna ilmunya Karena gak mungkin sempurna kita semua ilmunya Pada satu kuliah ada bahasan mengenai bipolar Ya ada gangguan jiwa Dan mengambil contoh Ya contohnya artis pula Tanpa disensor ya Apa itu termasuk ribah Walau ada dasar ilmu pengetahuan sebagai contoh kasus Nah kalau dikatakan ribah atau tidak tentunya kan lari kepada niatnya masing-masing Yang merangkai acara dan yang menonton Terkadang yang merangkai acara tidak bermaksud ribah Tapi yang menonton mengribahi artis tadi Yang disorot bipolar Tapi penontonnya ngomongin apa? Eh itu bajunya modelnya apa ya? Wah itu mesti hidungnya operasi itu. Padahal yang dibahas di televisi tadi bipolarnya. Tapi si penonton bukan bipolarnya fokusnya. Oh itu hidung operasi. Apalagi pokoknya operasi operasi macam-macam ya. Jadi kita tidak hukumi, tidak usah kita hukumi medianya. Kita hukumi diri kita masing-masing. Ya. Jadi ketika ada berita itu ambillah yang memang beritanya. Kalau untuk pengetahuan boleh gak diambil contoh kasus? Boleh ya. Bagaimana status hukum nasab anak-anak dipanti yang tidak diketahui orang tuanya? Jika kelak mereka akan menikah Apakah mereka harus mencari orang tua kandungnya? Karena siapa tahu mereka menikah dengan mahrumnya Sedang mereka tidak tahu Inilah mungkin kebanyakan kasus yang terjadi ketika perzinahan merajalela eh, Jadi si anak ditelantarkan oleh orang tuanya ya. Apakah mereka harus mencari orang tua kandungnya? Kalau memungkinkan, ya Kalau memungkinkan Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak usah Selama itu memungkinkan silahkan dicari Karena pernah juga kejadian Ada orang mencari keluarganya yaitu Dia punya teman di facebook Ternyata dia punya saudara kembar Terpisah negara saat saya bekerja di sebuah perusahaan Sebagai CS Harus melayani dengan ramah customer Baik wanita atau pria Harus berbaju rapi tidak bisa memakai baju sesuai syariat. Anak ingin berhenti bekerja. Namun di sisi lain anak harus tetap bekerja. Karena ibu janda dan ibu tidak bekerja. Mohon saran ustaz. Anak sudah bekerja selama tiga tahun dan selalu dalam keraguan. Sudah mohon pada Allah agar segera diizinkan menikah. Namun sampai sekarang belum diizinkan. Apa solusinya? Solusinya segera menikah. Jadi... Saya tidak bisa menghukumi ya, Karena setiap orang Kondisinya berbeda-beda Setiap orang kondisinya berbeda-beda Ya kalau dia tidak bekerja Orang tuanya mau makan apa ya. Orang tuanya sudah tua Jadi solusi terbaik adalah ya, Segera Bikin CV, serahkan kepada Ustaz-ustaz kita yang senior Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Barakallahu fiikum. Bagaimana menjelaskan kepada teman muslim Yang awam mengenai kondisi kaum kafir di akhirat nanti Teman anak apabila jelaskan tentang kaum kafir Yang memuhuni neraka, selalu menjangka dengan kalimat Orang kafir juga bilang Seperti itu, hanya kaum mereka Yang masuk surga Ya? Saya jawab Jangan terlalu sering masuk ke dalam arena perdebatan Meskipun anda berada di pihak yang benar Meskipun berada di pihak yang benar Ulama-ulama kita ya Mereka meskipun benar ketika berdebat Memang sangat-sangat dibutuhkan Yang itu bermasalahan kepada halayak ramai Baru berdebat, itu pun singkat Contohnya ini Imam eh, Sheikh Ibn Husaymin Sheikh Husaymin waktu itu Ditantang Debat oleh seorang dukun paranormal Yang katanya ngaku yang punya Tahu ilmu haib. Ya, Nah waktu itu kan Si dukun ini sudah terkenal Sudah terkenal se asa intero negeri Sementara Sheikh Husaymin pun sudah terkenal pula Asa intero negeri Nah ini kan debatnya untuk kemaslahatan umat Bukan untuk menang, aku menang Aku kalah bukan dan debat tersebut durasinya 30 detik gak kayak kita komen dibalas komen komen menek komen komen menek 30 detik gak sampai apa itu isi debatnya nah terjadilah debat, uh, pertemulah si Usaymin dengan si dukun ini lalu si dukun berkata kalau nanti saya yang menang debat engkau si Usaymin tidak boleh lagi mengatakan perdukun itu haram tapi kalau engkau yang menang debat, maka saya taubat dari dunia perdukunan. Oke, okay, katanya Sayyid Utsman, baik kalau itu syaratmu. Kalau itu syaratmu, baik. Tapi aku pun punya satu syarat. Nah, jadi Sayyid Utsman pun mengajukan satu syarat. Tapi aku pun punya satu syarat. Lalu orang ini berkata, "Apa syaratnya sih?" Langsung Sayyid Utsman berkata, "Debat selesai." Debat selesai. Loh, kok selesai? Kan belum mulai? Loh, sudah selesai kata usainya. Katanya kamu itu dukun yang ngaku-ngakunya tahu ilmu ro'ib Aku katakan satu syarat saja kamu enggak tahu apa syaratnya. Bukankah satu syarat yang aku simpan dalam hatiku itu adalah ro'ib Engkau tidak tahu apa isi syaratku? Berarti engkau dusta. Selesai debat. Ya, jadi jangan membiasakan diri masuk ke dalam perdebatan. Kisah Imam Malik yang berwudu, eh, yang sholat subuh dengan wudu, eh, ya wudu isya, selesai isya, kemudian tidak istirahat hati tidak tidur yang membatalkan wudu, kemudian sholat subuh selama 40 tahun. Firas Abadi mengatakan ini termasuk kebohongan yang sangat jelas karena tidak dimasukkan kepada Al Imam Malik. Kisah sholat tersebut. Untuk sholat isyat tadi Terkait Imam Malik atau Abu Hanifah Saya jawab terkait Imam Malik Dari keduanya itu manakah kisah yang benar Imam Malik Adakah contoh dari Rasulullah Tidak ada contohnya Ya tidak ada contohnya Jadi terkadang saja beliau Rasulullah Cuma terkadang Tidak sering Akan tetapi Imam Malik melakukan ini Beliau sepanjang malam Hampir sepanjang malam Belajar bahkan pernah satu masalah itu beliau sampai 30 hari hampir satu bulan membahasnya untuk menyelesaikan suatu kasus Adapun terkait sahih atau tidaknya kisah di sini memang para ulama berbeda pendapat sebagaimana para ulama juga berbeda pendapat sahih tidaknya kisah Imam Malik berguru kepada alimat al Rabi'ah Rabi'ah ar-Rai Ustaz Sufyan Baswedan Di bukunya Ibunda Para ulama Juga mencantumkan itu Perbedaan pendapat ulama Tentang Apa namanya Keraguan terhadap kisah Rabi'atul Atul Ra'i Yang merupakan gurunya Imam Malik Namun yang kita petik dari sini adalah Semangat Semangat Imam Malik dalam mempelajari agama hampir sepanjang malam nyaris tidak batal wudunya sudah habis ada lagi ya mudah-mudahan manfaatnya subhanallahu wa bihakka shallallahu la ilaha